Hmm, bismillah. Ra, hmm, udah cuci tangan belum? Tangan kotor itu kan banyak kumahannya. Hah? Nanti sakit perut lho. Hmm. <tik> hmm. Enak. Hmm. Banyak mainan. Hmm. Hah? Hmm? Uh, Woo! Cute lucu. Lara. Iya. Oh, mama. Ih, sana sana. Sana. Jangan. Hihihih. Hah? Eh. Kanusa. Ih. <laughs> eh eh eh. Kenapa, ini? <gcontin> Kenapa, sayang? Kan jahil. Hmm, Nusa jahil. Gudang yang rarat terus, Umar. Enggak, Umar. Nusa cuma ngingetin. Kalau makan jangan lupa cuci tangan. Soalnya kan banyak kuman. Boong. -oh. Ada hadisnya juga kan, Umar? Betul, Nusa. Karena Islam juga mengutamakan kebersihan. Okay. Dalam hadis riwayat Muslim 223, Kesucian separuh dari iman. Oh, emang gitu ya Uma? Uma, Rara takut sama kuman. Kuman? Hmm, huh? kalau Uma enggak takut, Raka. Huh? Karena Uma punya cara ampuh untuk lawan kuman. Uma, ajarin Rara dong, biar bisa lawan kuman. Hmm. <gat> oke. Okay. Cuci laptak tangen, cuci punggung tangen, kasala kasala tangan, Kasela, sela, jari, tangan kanan, dan Jangan lupa kuku kuku lalu bilas. Wah, Rara jadi bersih. Uma hebat. Sekarang Rara enggak takut lagi sama kuman... Nah sekarang bersihkan, hmm suara apa itu? Ya? Suara apa tuh? <laughs> oh, karena saya <laughs> maaf, mungkin lapar. Yuk kita makan malam rumah. <laughs> Ayo, Ace eh, tunggu dulu. Karena mau makan bareng kuman Hmm, cuci tangan dulu pakai sabun kak. Oh iya, pastinya. <laughs> LIFE